Buat kalian semua yang bingung mau naro mantan mana ya. Mantan sekarang udah ada kuburannya. Sakura <tufak> Rekat Surabaya. Jitu nada. Altyazı Oh. <laughs> Surah Rekot Surabaya, teşekkür